baik itu merupakan kelompok yang pertama dari al-ada wa tunnasibah. Kita akan membahas tentang kelompok yang kedua yaitu al-ada wa jazimah. Apa itu al-ada wa jazimah? Kita perhatikan dia adalah alat alat yang digunakan untuk menjazmkan fiil. Jadi apabila kita menemukan alat alat ini maka tatkala dia masuk ke dalam suatu fi'il maka fi'ilnya berubah ya berubah dari marfu' menjadi majzum karena memang dia kemasukan dengan alat-alat penjazem. Tayy kita akan belajar tentang macam-macam alat penjazem. Kita akan rinci masing-masingnya. Namun di sini dia ada keunikan bahwasanya alat penjazem itu dia masih terbagi menjadi dua kelompok ya. Ada alat penjazem yang menjazmkan satu fiil, kemudian ada pula ayat penjazem yang dia menjazmkan dua fiil. Baik untuk masing-masingnya kita akan pelajari. Baik, di sini misalnya kita akan sebutkan beberapa kelompok dari alat penjazem satu fiil. Kita perhatikan kelompok penjazem satu fiil di antaranya adalah lam. Lam, lam itu artinya untuk menafikan sesuatu artinya tidak ya digunakan untuk menafikan sesuatu yang telah lalu artinya tidak contohnya misalnya lam yahdur zaidun fit ta'limi artinya zaid tidak hadir dalam taklim artinya kita perhatikan di sini dia lam yang merupakan alat penjajam dia masuk pada biil yahdur yahdur kita perhatikan dia di jazm tanda jazmnya adalah dengan sukun karena dia memang merupakan kelompok dari fiil sahih akhir kita perhatikan ra merupakan huruf sahih sehingga kalau kita lihat pada ciri dari jazmnya fiil sahih akhir adalah dengan sukun makanya yahdur dia di sukun tatkala kemasukan lam baik kemudian yang kedua, yaitu lama Lama Lama itu juga digunakan untuk menafikan Atau untuk meniadakan suatu pekerjaan Dari dulu hingga sekarang Artinya itu belum Contohnya misalnya Lama yahduru Artinya mereka belum hadir Jadi sampai sekarang mereka itu belum hadir Kita perhatikan pada fi'il yahduru Kita ingat ini Asalnya apa? Ini asalnya adalah Yahdurunah. Termasuk dari kelompok Al-Ab'alul Hamzah. Kita ingat ciri jazamnya dengan apa? Yaitu dengan Hakfun Nun. Maka saat kalau dia kemasukan lama, kita perhatikan nunnya dihapus. Sehingga menjadi lama Yahduru. Baik, saya kira dapat dipahami. Kemudian yang ketiga, Alam. Ya, Alam. Jadi, dia juga merupakan kelompok dari alat penjazam satu fi'il. Ya, artinya apakah tidak? Ya, apakah tidak? Contohnya, misalnya, Alam ta'lam anna luwata al-arabi ya tamu fi Misalnya. Apakah kamu tidak tahu bahwa bahasa Arab itu sangat berfaedah? Ya, kita perhatikan. Alam. Alam. Di sini, dia masuk pada fi'il taklam kita perhatikan dia disukun kenapa disukun? karena dia bentuknya jazm sukun tanda jazm dari fi'il soheh akhir kita perhatikan mim mim merupakan huruf soheh sehingga taklam dia disukun sebagai bentuk majizumnya baik kemudian yang keempat adalah lamul amr Ya, lam amr. Lam amr itu digunakan untuk menuntut adanya sesuatu, ya, bentuk perintah ya, untuk menuntut adanya sesuatu. Misalnya kita sebutkan contoh di sini, liyukrim sahibul baiti daipuhu. Misalnya, hendaklah tuan rumah itu menghormati tamunya. Kita perhatikan pada huruf li, pada huruf li di sini masuk pada biel yukrim kita perhatikan yukrim dia diharokati dengan sukun karena dia bentuknya majzum kala termasukkan dengan lam amr termasukkan dengan lam amr maka dia menjadi majzum sehingga menjadi yukrim. kemudian yang kelima ya yang kelima adalah la anahiyatu An yaitu la nahiyah Lanahia digunakan untuk melarang, untuk melarang. Dia sama mempunyai amalan atau mempunyai tugas untuk menjazmkan suatu fiil. Contohnya misalnya kita katakan la tak budu asnaman janganlah kalian menyembah patung-patung. Nah kita perhatikan tak ini dia bentuknya majazum karena asalnya memang dia adalah tak buduna kelompok apa ini? Kelompok L-A-Lunuhamsah Al ciri majuzumnya dia adalah dihapus huruf nonnya sehingga menjadi takbudu takala kemasukan dengan la anahia -an yang merupakan salah satu dari alat penjazem. Sahib itu merupakan kelompok-kelompok dari alat penjazem satu fiil. Sekarang kita akan memasuki tentang kelompok yang kedua yaitu alat penjazem yang dia menjazmkan dua buah fiil. Di sini kita perhatikan di antara kelompok penjazem dua fiil. Jadi nanti perlu saya sampaikan alat-alat ini masuk pada dua buah fiil. Tatkala dua buah fiil kemasukan dari alat-alat penjazem di sini, maka dua dua buah fiil tersebut sekaligus dia menjadi bentuk majzum. Paham Contoh yang pertama Yaitu misalnya in. In itu artinya jika. di kita sebutkan di sini. In tajtahid taj, tanjah. Jika engkau bersungguh-sungguh, niscaya engkau akan sukses. Kita perhatikan ada dua buah fiil. Yang pertama tajtahid taj, Yang kedua adalah tanjah. Nah, dua-duanya dia menjadi majezum. Kenapa majezum? Karena ya memang kemasukan dengan in. Sedangkan in merupakan alat penjazem dua fi'il. Jadi sekaligus rempah bahwasannya tak setahit. Dengan tanjah dia menjadi majizum. Baik, kemudian. Yang kedua adalah man. Man. Man itu artinya barang siapa. Barang siapa. Dia juga menjazemkan dua buah fi'il. Misalnya kita katakan. Man yazrok Yahsud Misalnya Kita perhatikan Dua buah piil Yang pertama yazrok Yang kedua adalah Yahsud Kita perhatikan Mereka juga Majezum Dua-duanya majezum Karena memang Dia Kemasukan Man Yang merupakan Alat penjajam Dua buah piil Baik Kemudian Yang ketiga Ma Ma Ma ini artinya Apa saja apa saja untuk benda mati. Kalau tadi man untuk makhluk hidup, kalau ma ini untuk benda mati. Misalnya, kita katakan ma mal min amalin yuktab. Ma ta artinya amalan apa saja yang engkau lakukan niscaya ia akan dicatat. Jadi, ma ini digunakan untuk sebagai sarana untuk benda mati. Kalau man tadi untuk makhluk hidup. Jadi, Amalan, ini termasuk benda mati ya. Maka ma takmal min amalin yuktab. Nah, kita perhatikan dua buah fiilnya. Yang pertama fiil takmal. Kemudian yang fiil selanjutnya adalah yuktab. Nah, dua-duanya menjadi majizum. Nah, kita merojah misalnya di sini yuktab. Ini fiil apa? Fiil majhul Fiil majhul ya. Fiil majhul. Nanti diulang lagi tentang pembahasan kita Tentang fiil maklum Ataupun fiil majhul Kemudian Kelompok yang lain Dari alat penjazem dua buah fiil Adalah mahma Mahma ini juga digunakan Sebagai Sesuatu untuk Benda mati ya untuk benda mati artinya apa apa saja artinya apa saja baik misalnya ma min kitabin yanfa artinya apa buku apa saja yang kau baca tentulah ia akan bermanfaat kita perhatikan di sini ada dua buah fiil takra yang kedua yanfa di sini dua-duanya majzum dua-duanya majzum karena kemasukan dengan ma tapi yang selanjutnya mata. Mata ini digunakan untuk menunjukkan waktu ya. Untuk menunjukkan suatu waktu. Jadi kalau boleh kita artikan artinya kapan saja. Contohnya misalnya mata tarcik arcik. Kapan saja engkau pergi. Kapan saja engkau kembali maksudnya. Maka aku akan kembali. Jadi di sini mata yang menunjukkan suatu waktu dia masuk ke dalam dua buah fi'il yaitu tarji' dan arjik maka tatkala itu dua fi'ilnya menjadi majzum karena memang mata dia adalah alat menjazem sebaik kemudian yang keenam ayyana ayyana ayyana ini juga digunakan untuk menunjukkan waktu, untuk menunjukkan waktu, misalnya kita artikan kapan saja, jadi ayyana yathab muhammadun adhab, artinya apa? kapan saja muhammad dia pergi, saya akan pergi kita lihat mana fiilnya, fiilnya adalah yathab dan adhab ini kan fiil mudorek ya, karena memang yang mu'orob itu fiil mudorek, kita lihat ada huruf mudoroahnya, ya dan Hamzah ya, yat Abu huruf mudorohnya ya, kemudian adh ini huruf mudorohnya adalah Hamzah. Ya menjadi majuzun karena memang kemasukan dengan alat penjazem dua buah piel yaitu ainah. Baik kemudian yang lain adalah ainah. Ainah itu untuk menunjukkan tempat, untuk menunjukkan apa? Suatu tempat. Misalnya, kita artikan di sini, kemana? Kemana saja. Jadi, misalnya, Aina, Tahrub, Abid. Misalnya, kemana saja engkau melarikan diri, akan kutangkap. Misalnya, dia masuk pada fi'il, Tahrub, dan Abid. Jadi, fi'il fi ini pun dia menjadi apa? Majzum, karena kemasukan dengan Aina. Kemudian, si yang dia kemasukan dengan alat-alat penjajam tadi perlu saya sampaikan dia dua-duanya menjadi majzum karena memang apa kali lagi karena memang fi'il-fi'il ini dia kemasukan dengan alat penjajam dua buah fi'il jadi memang intinya dihafal kemudian yang kedelapan contohnya adalah haisuma haisuma ini maknanya juga untuk menunjukkan Tempat ya, artinya kemana saja Jadi contohnya kita sebutkan Haizuma sadha Ad-dabi Misalnya Kemana saja engkau pergi, aku akan ikut Nah ini Ini menunjukkan suatu tempat ya, Menunjukkan suatu tempat Kemana saja kamu pergi Aku akan ikut nah, Ini juga masuk pada fiil sadha Dan ad-dabi Kemudian yang selanjutnya, kaifama. Kaifama. Kaifama ini untuk menjelaskan hal atau keadaan. Keadaan. Keadaan dari suatu fiil ya. Keadaan dari suatu fiil. Artinya dapat kita artikan bagaimana saja. Bagaimana saja. Kaifama tajlis. Ajlis. Kaifama. Tajlis. Ajlis. Nah, dia juga... Dua-duanya menjadi madzum. Karena memang kemasukan dengan kaipama. Bagaimana saja engkau duduk. Begitulah aku akan duduk. Kemudian yang ke kesemuluh. Atau yang terakhir adalah ayu. Jadi. Ini boleh digunakan untuk makhluk hidup. Boleh digunakan untuk benda mati. Artinya apa saja. Kalau tadi kita bahas untuk man. Dia kan untuk makhluk hidup. Kalau ma untuk pendamati tapi kalau ayu di sini dia lebih, frek, eh, lebih fleksibel ya bisa untuk makhluk itu bisa untuk benda mati contohnya misalnya ayu ayatun taqra tuk ayat apa saja yang kau baca kau akan diberi pahala dia masuk ke ayat dia masuk ke ayat nah itu merupakan kelompok-kelompok dari alat penjazem dua buah tiir Intinya apa? Intinya kita mengenal bahwasanya di sana ada alat-alat penjajam sebuah viol, kemudian juga ada alat-alat penjajam dua buah viol. Demikian pula kita masuk ke pembahasan tadi bahwasanya intinya saya ulang sekali lagi karena ini penting, asal dari suatu viol itu dia adalah i'rabnya ya, marfu', kecuali kalau kemasukan dengan alat panasab dan alat penjazem. Di sini sudah kita sebutkan alat-alat panasab dan alat-alat penjazem. Sehingga kalau kita nanti menemukan suatu fiil kok dia tidak kemasukan dengan alat-alat nasab atau alat-alat penjazem yang telah kita sebutkan tadi, maka dia secara otomatis, secara umum, dia i'rabnya e adalah marfu. Baik, mungkin dapat dipahami kita bersama karena intinya pelajaran kita kali ini cukup mudah ya. Ya apa saja nanti sudah beresnya sudah paham insyaallah